シュワンダーのフレーズでニャサダランギミ、ダデンビサキュラコパンダジャスギタオ a ミ、マキビン、ソモアニャサバラ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 アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時には、アジ a の時代は、アジアの時代は、アは、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、の時代は、アジアの時代は、アジアの時の時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアの時代は、アジアは、アジアの時代は、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 マランジャーの人は、マネジメントの人は、マサラン・ウィオダ・ウォー、キタリア・キャンプラン、アンチュラ・トンガ、キャンプラン・リスティケトン・アキン・ランナー・キン・イラン・アトンガ、ジャジャ a コンイン・パー、コンイン・ビネント・バナー、メリット・ a ンプ・ザ・デハ i s ュバディ・バダ・ア・ア t ニニニ、ジャー・スモニング・アニメ・ブラン、ジャジー・モニー・ツ・ボーカン、マサラン・ウンダム、ウンダムズ、 undang-undang dibikin sehebat apapun tapi kalau pemimpin gak memberi contoh dan gak bisa melakukan punishment ya sama juga b o n g jadi saya rasa sih Indonesia kalau mau hebat dahalan Iskar lah jadi presiden makasih Pak Rizal malam selamat o r sore bang. s i l a k a n jadi kalau t u d u a n seperti itu saya rasa tidak sepenuhnya benar karena Ternyata banyak perusahaan-perusahaan asing itu di Indonesia justru menikmati、uh, ya, Fasilitas yang tanah kutik korupsi dari para pejabat itu Seperti misalnya pengembangan pajak dan lain-lain Jadi menurut saya pemerintah juga harus menanggapinya secara lebih teliti lagi Siapa yang apa namanya, menuduhkan e m e r i n t a h Fakta yang tadi disampaikan oleh Mbak tadi itu, jadi menurut saya n g g a k sepenuhnya benar l a hanya itu. h menikmati situasi di Indonesia ini sebenarnya terima kasih Mbak baik, kalau Pak Budi selamat sore silahkan, silahkan.、Eh, saya kira ada benarnya itu Bu jadi ini harus dijadikan sebagai suatu s u p r o p s i bagi pemerintah gitu ya yang paling d e k e t aja undang-undang tentang cukai rokok asalnya bisa dihilangkan. Saya kira yang nulis itu punya fakta ya, mungkin dia mengadadai gitu. Jadi pemerintah memang kalau di kita、eh, seperti ini, jadikan sebagai、um, bahan untuk interaksi terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Pak Zainal. Memang banyak benar yang juga masalahnya kan setiap sekarang kan otonomi daerah, s e c a a o t o n o m daerah kan daerah itu perlu m e l o m b o n g Ngumpulin dana katanya untuk pembangunan Jadi dia itu dia Dengan i cara bikin undang-undang Yaitu menaikkan pajak Jadi karena Sebetulnya cara menghadirkan Income untuk pembangunan itu Tidak melolong a n d a l i a n pajak sebetulnya bisa bisa Dengan cara lain, t e r maka sumber daya manusia Yang berkuasa sekarang Bukan sumber daya manusia yang terbaik. Sekarang yang terbaik itu kadang-kadang tertinggirkan. Jadinya negara nggak maju-maju begini. Yaudah, yaudah. Terima kasih.